Mitra bisnis kebijakan pembatasan subsidi BBM khususnya solar tanpa menyiapkan infrastruktur yang memadai sepertinya bisa berdampak serius. Penjatahan kuota BBM khususnya solar bersubsidi tanpa menyiapkan sarana SPBU non-subsidi justru menimbulkan masalah di daerah. Seperti di Kalimantan Barat, 60 solar bersubsidi kuota yang dijatakan sudah terpakai di semester pertama tahun ini. Celakanya, SPBU yang menjual solar non-subsidi di Kalimantan Barat baru satu buah. Masyarakat pun jadi tidak berani keluar kota sebelum tangki mobilnya penuh solar. Nah inilah yang akhirnya membuat antrean di SPBU selalu terjadi di banyak daerah di Kepulauan Kalimantan. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Utama Betang Transportasi Palangkaraya, M. Rasidi. Para Sidi, bagaimana komentar Anda? Tidak kurang sebetulnya, cuma kita tidak tahu ya, itu bisa terjadi antrian sampai berjam-jam itu, kita tidak tahu, sudah berulang kali itu kan bisa terjadi. Nah, ketika kita misalnya untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, kenapa itu sampai terjadi, kemudian kepada pihak persen nah, tapi mereka selalu mengatakan bahwa distribusi itu tidak ada masalah sebetulnya, karena kota mereka tidak pernah ada berubah gitu, atau berkurang. Yang khusus untuk penumpang ya, untuk angkutan umum itu, ...tidak pernah yang kita terlalu sulit gitu. Ya walaupun kita juga sempat antri berhari-hari... ...tapi setelah kita adakan negosiasi... ya antara daerah dan juga pertamanya itu... ...karena ini kepentingan masyarakat umum... ...khususnya penumpang, kita biasanya ada prioritas itu. Lalu kenapa hampir tiap hari bisa terjadi antrian panjang, Pak? Yang terjadi apa semacam kelangkaan itu... ...barangkali menurut hemat kami itu permainan saja... pada permainan окуnum tertentu sehingga membuat itu seakan-akan terjadi langkah seperti itu. sebenarnya tidak, tidak langkah BBM itu karena sesuai dengan kota yang biasanya gitu, yang sehari-hari biasanya kota berapa yaitu yang didistribusikan. Lalu harapannya apa nih, Pak? Eh, kita berharap kepada pemerintah daerah khususnya karena seringkali terjadi di daerah ya. Secara nasional juga saya mengamati, mengikuti ya berita, berita nasional terjadi kelangkaan. Yang katanya kata bahasa ya, bahasa yang dilaporkan sekali kelangkaan gitu ya. Sebenarnya saya tidak melihat kelangkaan ya. Sebenarnya cukup saja itu stoknya. Cuma harapan kita barangkali distribusi pendistribusiannya itu yang harus diubah polanya. Karena kalau distribusi masih seperti itu, barangkali nanti seperti itu. Terjadi keterlambatan saja akan terjadi antrian yang panjang gitu. Harapan kita barangkali pendistribusinya itu yang perlu disikapi, dirubah polanya sehingga bisa talk yang ada di SPBU itu bisa lancar. Gitu. Barangkali masalah distribusi aja yang kalau saya lihat, kalau tidak langkah karena terjadi antri, kan itu persoalannya. Nah ternyata setelah kita berdiskusi, setelah kita adakan dialog, ternyata barangkali menurut kami hanya pola distribusi itu yang perlu ditangani agar tidak terjadi kelangkaan. Demikian M. Rasidi dan saya Rizal Andika.